Dari eh, Abu Kaysar di Geger Kalong, Bismillah. Ustaz, adakah larangan menselonjorkan kaki ke arah Qiblat ketika di masjid sedang dudung, eh, sedang duduk atau berbaring. Iya. Adakah larangan mengarahkan dua kaki ketika berselonjor duduk atau berbaring ke arah Qiblat? Kita sudah membahas adab-adab duduk juga adab-adab tidur ketika membahas kitab Riyadhus Solihin ya di Masjid Al-Furqan hari Ahad. Yang kesimpulannya apabila ya kita berada langsung di Ka'bah, di Baitullah, di sana di Masjidil Haram umpamanya maka kita tidak boleh untuk me me menyelonjorkan kedua kaki mengarah ke sana tapi apabila terhalang oleh suatu bangunan baik dinding, tiang ataupun yang sejenisnya maka dibolehkan hal itu tidaklah terlarang oleh karena itulah maka di masjid-masjid di Indonesia itu pasti terhalang dengan ribuan bahkan jutaan bangunan sebelum menuju langsung mengarah langsung ke Ka'bah. Oleh karena itu larangannya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal itu juga maka ketika kita membahas adab-adab tidur, ya adab tidur itu hanya di, di, dijelaskan e, disunahkan untuk berbaring dari belahan tubuh di atas belahan tubuh sebelah kanan. Jadi miring. Ke kanan, ketika awal kita tidur Apapun, adapun setelah kita tidur Umpamanya e, Tanpa sadar Tanpa kita ketahui Kemudian posisi kita berubah Menjadi tengkurap Menjadi miring ke kiri Menjadi terlentang Maka itu tidak masalah Dan Syahlus Femin menyatakan Tidak masalah kemana kepala atau kedua kaki kita ini menghadap, apakah menghadapnya ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat? termasuk umpamanya kita ketika berbaring di atas tubuh bagian kanan miring ke kanan itu dengan posisi membelakangi kiblat umpamanya ya, karena ee, kalau bagi kita di di Indonesia umpamanya arah kasur kita itu utara selatan. Umpamanya kepala kita mengarahnya ke arah selatan. Kita miring ke kanan. Otomatis miring ke kanan itu menghadap ke arah timur. Kiblat berada sebelah barat kita. Berarti kita membelakangi kiblat. Ketika tidurnya Maka tidak masalah atau umpamanya umpamanya nih kita ini kasurnya menghadap ke timur dan barat. Mengarah ke timur dan barat. Kemudian kepala kita itu kita arahkan ke timur dan kedua kaki kita ini mengarah ke barat ke arah kiblat. Maka itu tidak masalah. Di dalam tidur tidak ditekankan harus menghadap kiblat atau harus mengarahkan kepala kita ke arah kiblat? Tidak. Tidak ada juga larangan untuk mengarahkan kedua kaki kita ke arah kiblat baik ketika tidur ataupun ketika duduk. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan bagi kita menelonjorkan kedua kaki kita baik e, ketika duduk ataupun ketika e, tidur ke arah kiblat dan dibolehkannya tersebut karena tidak adanya larangan dari rasul saw tentang masalah itu. wallahu a'lam bishowab. silakan. terima kasih atas penjelasannya. Ustaz. terus selanjutnya dari Abu Ammar dari karya Simbak Arum, Ustaz, anda ingin mengamalkan hadis amalan yang putus yang tidak putus yaitu doa anak untuk orang tua. Tapi orang tuanya masih hidup walaupun dalam keadaan sehat amat tua dan seperti bayi lagi sensitif dan suka merokok sudah sudah anak larang tapi tetap saja bagaimana sikap anak jazakallah khairan Iya sebagai anak kita tetap wajib bersikap baik berbuat baik kepada kedua orang tua sebesar apapun penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua Bahkan seandainya orang tua kita pun musyrik dan menyuruh kita kepada perbuatan syirik Maka suruhannya tidak boleh untuk kita ikuti Tetapi ketika kita membantah ajakan orang tua Bantahan tersebut wajib dikemukakan dengan cara sebaik-baiknya Allah berfirman wa in jahadaka an tusrika bima laysa lak bi ilmun falatutuhuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa Kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya jangan kamu taati keduanya tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa Pergaulilah kedua-duanya secara baik di dunia Itu dosa terbesar loh, syirik Walaupun orang tua mengajak kita kepada perbuatan syirik, ia ya dia hanya sele musyrik yang ajak perbuatan syirik kepada kita umpamanya, maka cara memperlakukan mereka tetap wajib dengan sebaik-baik perlakuan. Apalagi kalau dosanya jauh di bawah syirik seperti merokok atau dosa-dosa lainnya umpamanya yang jauh di bawah syirik. Ya, jadi tetaplah orang tua dakwahi, beritahu tentang haramnya rokok umpama Dari beberapa aspek Aspek agama Adanya fatwa para ulama Fatwa MUI umpamanya ya Kemudian terangkan secara kesehatan Secara ekonomi Dan dari berbagai macam aspek Dengan sebaik-baik mungkin Dengan selembut mungkin Dengan cara yang tidak menyinggung Baik kata-katanya maupun intonasinya Maupun roman wajah kita Dan sikap-wajah Sikap kita dihadapan orang tua tidak boleh dengan cara yang membuat orang tua itu sakit hati Tidak boleh Kalau caranya keliru dengan cara yang kasar Yang menyinggung perasaan Kita tetap dosa Bukan dosa karena mendakwahinya Tapi karena dosa karena kasar dalam mendakwahinya Karena caranya yang keliru di dalam mendakwahinya Jadi tetap sampaikan Ajak ngobrol Tidak berupa larangan Pak jangan ngerokok terus tuh ya bau, ya merusak, ya mubadir, ya haram, dosa lupa, itu bisa tersinggung. tapi ajakan dengan uh, dialog dengan cara yang baik, itu pak, apa sih nikmatnya rokok kayak nikmat banget. tapi kalau dipikir-pikir, apa sih yang diambil gitu? diambil asapnya atau asapnya di, di, disemburkan lagi gitu ya? Uh, diambil apanya, terus mungkin ada kenikmatan tersit, tapi mau dorotnya lupa. Paru-paru bisa rusak Jantung bisa rusak Otak bisa rusak Udara di sekitar rumah kita juga Kotor semuanya Jadi ter, ter Apa namanya Tercemar gitu ya Mengmataratkan kesemuanya Dan seterusnya dan seterusnya Sehingga masuk dia sadar Itu pertama Kedua tetaplah doakan Orang tua yang suka merokok Berdoa kepada Allah Ya Allah hentikan kebiasaan orang tua saya yang suka merokok berikan taufik berikan hidayah bukakan hatinya dan seterusnya ya insyaallah mudah-mudahan hal tersebut akan menjadi penyebab turunnya hidayah Allah kepada orang tua kita sehingga bisa berhenti dari merokoknya jadi intinya jaga sikap kita tetap sebaik mungkin ke orang tua dan tetap memberikan dakwah dengan sebaik-baik cara yang bisa kita lakukan dan jangan lupa mendoakan kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat baik masih hidup ataupun sudah mati karena doa seorang anak yang soleh insya Allah makbul. di sisi Allah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih, ya. terima kasih, ya. terima kasih Ustaz. Ya, Raja Bandung Ustadz Ya, Pak Dengar Daroja Bandung Anda bisa menyampaikan pertanyaannya lewat SMS Dengan cara menentukan nama spasi lokasi spasi pertanyaan aja ke 0821 222 1476 Ya Ustadz, ada lagi dari Marga Asih, dari Abu Khonsa di kampung saya menggunakan air dari selokan Warna berubah, coklat, terus baunya agak bau tinja Tapi rasanya gak berubah Apakah air tersebut sah dipakai bersuci, supron? Iya Kalau air selokan itu, lihat sumbernya ya Kalau air selokan itu, sumbernya dari septic tank ya jangan Karena itu bukan alami, bukan sesuatu yang alami tapi kalau bau air itu adalah bau yang alami Bukan karena umpamanya e, bersumber dari sebuah sumber yang dibikin oleh manusia seperti septic tank Lalu umpamanya warnanya berubah agak kecoklat-coklatan karena tercampur air tanah umpamanya ya Baunya juga umpamanya bau tanah seperti itu Maka tetaplah dia dalam kesuciannya Jadi kalau warna, bau, serta rasa itu betul-betul alami gitu ya Maka itu suci dan mensucikan Seperti umpamanya rumah-rumah yang berada di dekat pantai Ketika membuat sumur Maka sumurnya itu rasanya asin atau di daerah-daerah tertentu Umpamanya ya Yang banyak industrinya Ternyata si airnya itu Warnanya agak ke kuning-kuningan Kemudian terasa Baunya juga seperti bau apa ya Bau logam Kayak begitu Tapi itu alami Dalam arti kita Mendapati air itu dari dalam Tanahnya seperti itu nah, Maka itu tidak apa-apa Boleh dipakai boleh eh, dipakai berwudu ataupun mandi eh, terlepas dari bagus atau tidaknya untuk kesehatan terlepas dari hal itu tetapi hukum memakai air tersebut yang warna, bau dan rasanya memang secara alami sudah seperti itu maka dibolehkan. Nah, adapun kalau umpamanya ya, kalau umpamanya eh, itu tidak alami karena Air selokan itu e, merupakan saluran dari pembuangan limbah air rumah tangga umpamanya ya Nah rumah tangga tersebut membuang airnya Ada air kencing, air kotoran manusia itu dibuang ke sana, ke selokan itu Lalu kita pakai Ya jelas air itu sudah tercampur najis segala macam dan ketika kita pakai ternyata ada rasanya, baunya dan warnanya Kadang-kadang ada bukurnya pas umpamanya di diambil Nah itu jelas, tentu saja sudah nyata-nyata itu mengandung najis Dan terasa dari segi baunya dan rasanya ataupun warnanya umpamanya Maka itu tidak boleh jadi kalau itu alami Maka boleh dipakai Tapi kalau itu bukan alami Tapi tercampur dari mahrumah tangga yang nyata-nyata Itu disalurkan Keselokan itu maka tidak boleh Wallahu'alam Ya terima kasih ya, tersebut, ya, Karena mungkin uh, Tidak ada lagi pertanyaan tak? Mungkin uh, saya bisa sampaikan uh, kesimpulan Dari materi yang kita sampaikan hari ini Iya baik, para pendengar Radio Roja Bandung Di mana saja Anda berada Ternyata ada banyak pertanyaan Tapi masuknya ke HP saya Nanti tolong yang akan bertanya Tidak mengirim ke HP saya Tapi ke nomor yang tadi diumumkan ya Hadis yang berbicara tentang air ini Belum tuntas Ada beberapa hadis lain yang nanti akan kita bahas Seperti umpamanya uh, Jumlah air Yang minimal Apabila tercampuri oleh najis itu Segimana yang tetap dianggap suci Lalu boleh gak kita umpamanya mandi dengan air yang tergenang Tidak mengalir Lalu dipakai untuk berendam umpamanya seperti di dalam bak Di dalam jolang, di dalam ember besar Atau yang sejenisnya Kemudian termasuk juga hadis nanti yang akan berbicara tentang dibolehkan atau tidaknya Menggunakan air yang sudah dipakai oleh orang lain Baik dipakai berwudu, dipakai nyuci, ataupun dipakai mandi Jadi hadis-hadis tentang air ini masih sangat banyak Dan sangat panjang pembicaraan kita tentang masalah itu insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang Untuk hari ini kesimpulannya pertama bahwa Air itu hukum asalnya adalah suci Pertama Yang kedua apabila air ini Yang suci tadi termasuki oleh Barang yang juga suci Lalu berubah warnanya Rasanya dan baunya Maka air itu tetap Dalam keadaan suci Yang ketiga Apabila air tersebut Termasuki Oleh najis Tetapi tidak merubah Warna rasa dan baunya Maka air itu tetap Suci tidak menjadi najis Yang keempat apabila air yang suci tadi termasuki najis Kemudian berubah salah satu diantara sifat yang tiga Warna rasa dan bau Maka berubahlah air tersebut menjadi najis Dan tidak boleh untuk dipakai Itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil saat ini Ya, pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biza kelahiran menakam ucakan untuk Ustaz yang telah menyebutkan pembahasannya Pada kesempatan pagi yang dibagian ini